Nah, sesi yang kedua kita belajar ilmu sorob Sampai di berapa? Kita di alaman 8 ya Alaman yang ke-8 Iya, benar Halaman yang kedelapan, sedikit kita merodaah yang namanya sorof itu adalah secara bahasa adalah pengubahan. Nah, secara bahasa yang namanya sorof itu adalah pengubahan. Jadi satu kata bisa berubah menjadi beberapa kata. satu kata bisa berubah menjadi beberapa ka kata. contohnya di situ ya nasroh yansuru nasron nasirun mansurun. coba kita baca sama-sama nasroh yansuru nasron Nasirun Mansurun Sekali lagi Nasara Yansuru Nasron Nasirun Mansurun Satu kata dari Nasara Menjadi Yansuru Menjadi Nasron Menjadi Nasirun Menjadi Mansurun Ini namanya soroh Perubahan atau pengubahan Nah, satu kata berubah menjadi beberapa kata Nah dalam sorof ini perubahan atau pengubahan itu ada dua Perubahan dan pengubahan itu ada dua Itu masuk pada halaman yang kedelapan yang dinamakan pengubahan secara istilah. Yang pertama, istilahi. Pengubahan secara istilahi itu dalam bagannya itu dalam gambarnya itu ada at-tasrif, ashalat atau sarfu, as at-tasrif, sarof itu perubahannya ada dua al-istilahi, yang pertama, yang kedua al lugawi Allogawi. Di situ perubahan secara istilah dan perubahan secara bahasa. Alaman yang ke delapan. Sebelumnya di atas ada keterangan kata dalam bahasa Arab mayoritasnya terdiri dari tiga huruf asli. Kata dalam bahasa Arab Mayoritasnya terdiri dari Tiga huruf asli Maka para ulama Ahli bahasa membuat timbangan Wazan untuk Untuknya Para ulama Membuat timbangan Atau wazan nah, Timbangan dalam bahasa Arab itu wazan Dibingkinlah timbangan tersebut Kemudian ulama memilih kalimat fa'ala, fa'ain dan lam Fa'ain dan lam, difilihlah kalimat iralah. Wazan itu adalah fa, ain dan lam. Sebagai asas wazan, sebagai dasar timbangan. Yang kemudian ditentukan oleh para ulama yang namanya huruf yang sejajar dengan fa disebut fa kalimat Huruf yang sejajar dengan ain disebut ain kalimat. Huruf yang sejajar dengan lam disebut lam kalimat. Perhatikan halaman yang sebelumnya. Pada kalimat fa'ila fa'ilun, ma'fulun. Halaman yang sebelumnya, halaman yang ketujuh. Lihat kembali. Fa'ilah, fa'ilun, mafulun. Fa'ilah itu yang di atas sampai mafulun itu namanya al-waznu. Al-waznu adalah timbangan. Ah, timbangan. Kemudian lihat yang ditimbang di bawahnya al-mauznu yang ditimbang sami'a. Sami'un Masmu'un Asami'a eh, ini sami'a kemarin artinya apa? telah mendengar ya. Sami'un yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Kalau fa'ila artinya apa? telah berberbuat Fa'ilun yang berbuat maf'ulun yang dibuat Perhatikan di situ ketika tadi dikatakan oleh para ulama huruf yang sejajar dengan fa' disebut fa' kalimat yang sejajar dengan fa' di sini apa sin sin ini dikatakan fa' kalimat huruf yang sejajar dengan ain disebut ain kalimat Huruf yang sejajar dengan lam disebut lam kalimat. Atau kadang dalam istilahnya dikatakan apa? fa' fi'il, mim fi'il, ain fi'il. Karena ini kan fi'il semuanya nih. Mengikuti yang di atasnya. Amun di sini istilahnya adalah fa' kalimat, ain kalimat, lam kalimat. Lihat di situ harakatnya juga sama karena memang yang di atas itu adalah timbangan untuk yang di bawah Fa'ilah di sini sami'a ah. fathah kasrah fathah fa'ila sami'a ah. kemudian fa'ilun sama sami'un nah yang timbangannya adalah fa'ilun maka yang yang ditimbang juga sama sami'un harokatnya. Kemudian mafaulun menjadi masmu'un. sama mafaulun yang dibawahnya menjadi masmu'un. Nah, ini yang dinamakan tadi apa harus yang sejajar dengan timbangannya ya jadi perhatikan lagi ya. jadi huruf yang ditimbang itu harus sejajar Dengan Timbangannya nah, Huruf yang ditimbang itu harus Sejajar dengan timbangannya Lihat poin yang berikutnya Ingat harokat mauzun Haruslah disamakan dengan wazannya. Harokat yang ditimbang Harus disesuaikan Dengan timbangannya nah, Tadi Fa'ilah yang ditimbang samia. sama, harokannya harus sama. Nah. Kemudian tujuannya dibuat wazan, dibuatnya wazan, dibuatnya timbangan adalah untuk mengetahui mana huruf yang asli dan mana yang tambahan. Perhatikan tujuan dibuatnya timbangan wazan adalah untuk mengetahui mana huruf asli dan mana yang tambahan. Kita lihat di halaman yang sebelumnya ya. Sami'a fa'ilah, itu semuanya huruf asli. Kemudian ada fa'ilun. Ini jadi samion, berarti ada huruf tambahan di situ ya. Apa huruf tambahannya ah? Alif Kemudian menjadi maf'ulun Dibawahnya menjadi Masmu'un Berarti ada huruf tambahan di situ apa? Mim dan wawu Ini Tujuan ya Tujuan dari wazan itu tadi Huruf aslinya yang mana Huruf tambahannya yang mana Sehingga kita tadi dikatakan oleh para ulama mereka memilih untuk timbangannya itu dengan menggunakan huruf fa, ain dan lam. Ah, fa ain dan lam. Harakatnya harus yakni disamakan dengan timbangannya. Kemudian kunci pentasrifan kunci pentasrifan kata adalah memegangi huruf asli. Kuncinya kita harus pegang huruf aslinya Dengan hal ini akan mudah dikenali Mana huruf tambahan Kuncinya Kita harus Dalam petasrifan, dalam perubahan itu tadi Kita harus pegangi huruf aslinya dulu Kalau kita sudah tahu huruf aslinya Kita akan mengetahui Mengenali Mana yang huruf tam tambahan Seperti tadi Sami'a Huruf aslinya ini Sin, mim, dan ain Kemudian kalau ada berubah menjadi Sami'on oh, Berarti huruf aslinya sudah bertambah Tambahannya tadi ah, Alif Kemudian menjadi masmu'on oh, Berarti huruf aslinya sudah berubah lagi Ada tambahan mim dan waw Ada tambahan mim dan waw Nah ini adalah kunci daripada kita yakni mempelajari tasrif kuncinya kita harus mengetahui huruf dasarnya itu apa huruf aslinya itu apa kemudian nih Khonifidin wabillah rahimani warahmatullah sebagaimana kita katakan tadi masuk pada atasrif perubahan atau pengubahan itu ada dua macam al istilahi wal lughawi perubahan secara istilah dan perubahan secara bahasa perhatikan perubahan secara istilah di sini disebutkan perubahan secara istilah huwa adalah tahwilu sigotil masdari ila sigotil madi wal mudharii wal amri wasmil fa'ili wasmil maf'uli wasmil zamani wal makani wasmil alati maksudnya tasrif istilahi adalah ada di situ halaman 9 pengubahan Sighoh fi'il madhi Sighoh itu bentuk ya. Pengubahan bentuk fi'il madhi Menjadi bentuk fi'il mudari Sighoh adalah bentuk Menjadi masdar Menjadi isim fa'il Menjadi isim maf'ul Menjadi fi'il amr Menjadi fiil nahi Menjadi isim zaman dan makan Dan isim alat Ini adalah tasrif istilahi. Tasrif istilahhi itu adalah tasrif usul Dinamakan tasrif usul Tasrif pokoknya ini Jadi ini tasrif pokoknya nah. Tasrif usulnya. Tasrif pokoknya. Ya tasrif secara horizontal. Mendatar. Tadi. Nasara. Yansuru. Nasirun. Mansurun. Nah, mendatar. Nanti akan kita contohkan. Ini maknanya tasrif istilahi. Jadi pengubahan dari bentuk fi'il madi. Mudorek. Masdar. Simfa'il. Hingga sampai isim alat, ini nanti di halaman yang selanjutnya kita akan bahas apa fi'il madhi fi'il mundorek sampai isim alat akan kita, kita bahas kemudian pengubahan yang kedua adalah al-lugawi pengubahan yang kedua adalah al-lugawi, secara bahasa maknanya dalam bahasa arabnya adalah huwa tahwi lusi Min siyagil fi'li wal ismi bihasa bifa'i liha minad doma'iri. Maknanya pada halaman 9. Tasrif lugowi atau tasrif bahasa. Pengubahan bentuk-bentuk fi'il atau siguh-siguh fi'il. Dan isim. Hasil dari tasrif istilahi. Sesuai dengan fa'ilnya yang berupa domir Sesuai dengan fa'ilnya Sesuai dengan pelakunya Fa'il itu pelakunya Sesuai dengan pelakunya Yang berupa domir Yang berupa kata ganti Domir itu adalah kata ganti Ini adalah tasrif secara logowi. Yakni pengubahan bentuk-bentuk fi'il dan isim. Yang ada pada tasrif atau hasil dari tasrif istilahi. Sesuai dengan failnya, pelakunya. Fail itu pelaku. Yang berupa domir. Domir itu adalah kata ganti. Kemudian tasrif lugawi ini adalah tasrif furu'. Tasrif lugawi atau tasrif secara bahasa ini adalah tasrif cabang. Cabang dan tasrif ini adalah tasrif vertikal. Tasrifnya itu menurun nanti. Nah, kalau horizontal tadi yang menyamping, kemudian yang vertikal itu menurun. Menyamping atau mendatar, kemudian yang vertikal itu menurun. Ah, tasrif secara lugawi kata mu'alif di sini Hafidullah akan dibahas pada kitab tersendiri insyaallah. Jadi kita khususkan di sini adalah tasrif secara istilahi. Tasrif pokoknya. Insyaallah semoga Allah azza wa jalla memudahkan penerbitannya. Amin. Ah, jadi dalam buku ini kita hanya membahas tasrif istilahi saja Supaya kita fokus Supaya kita fokus dalam mempelajarinya Kembali kepada makna tasrif istilahi tadi Tasrif istilahi itu adalah pengubahan bentuk fiil madi Menjadi bentuk fiil mudari bentuk masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim zaman itu isim waktu, zaman itu waktu, dan makan, makan itu tempat, dan isim alat, itu adalah alatnya. Kita sekarang masuk pada pembahasan tasrif al-istilahi. Dari pengertian yang kita sebutkan di atas tadi Yang disebutkan oleh mu'alif di atas Bisa disimpulkan bahwa Dalam tasrif istilahi akan dibahas 10 sigoh 10 ben, bentuk Lihat di situ sudah dikasih nomor ya. Yang pertama fi'il madi Yang kedua fi'il mudari Yang ketiga masdar yang keempat isim fa'il, yang kelima isim maful, kemudian fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Berarti di sini kita bahas fi'il, ada isim-isim lagi. Mengenal isim-isim lagi di sini. Ada isim fa'il, isim, isim, -isim, isim, fa isim maful, ada isim zaman, ada isim makan, ada isim alat di sini juga kita mengenal lagi fi'il fi'il ada fi'il madhi ada fi'il mudhari ada fi'il amr ada fi'il nahi nah, yang dibahas ya isim fi'il, isim fi'il terus gitu ya tidak ada yang lain pokoknya yang ini, tadi ya dibahas isim mufrad, isim jamak taksir isim jamak mu'anas salin di shahraf juga begitu bahasanya ya isim lagi nah. Bahasanya Islam lagi, Barakollah Fikm nah, Sebelum masuk tasrifan Alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu Sigo-sigo di atas guna memudahkan nah, Perhatikan tabel berikut ini Coba perhatikan tabelnya sekarang Halaman nah, yang ke-10 nah, Sebelum kita masuk tasrifan nah, Nah, ini juga sudah masuk sebenarnya. Sudah masuk penguatan di situ, disebutkan di situ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tabel yang di nomor 10, halaman ke-10 adalah ada di situ kolom yang pertama adalah wazan. Kolom yang kedua adalah nama wazan. Yang ke Kolom yang ketiga itu misal Misal itu contoh yang ditimbang Kemudian kolom yang keempat Adalah artinya Kolom yang keempat Adalah artinya Sekarang wajahnya kita Baca Fa'ala Fa'lan Fa'ilun ma'fa'ulun If il la taf'il maf'alun maf'alun mif'alun sebagian disebutkan maf'ilun maf'ilun mif'alun tapi kita baca di sini maf'alun maf'alun mif'alun nah kita baca sama-sama coba fa'alayaf ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il La tafa'il fa il mif'alun sekali lagi Fa'ala ala fa'lan fa'ilun fa, fa if'il la tafa'il fa il maf perhatikan kolom yang kedua. Nama wazan fa'ala itu adalah fi'il madi. Fi'il madi. Kemudian yaf'ilu itu adalah fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga masdar Kemudian yang keempat ismul fa'ili atau isim fa'il Kemudian yang keempat adalah ismul mafa'uli Isim mafa'ul Kemudian yang selanjutnya kelima adalah fi'lul amri Fi'il amr Yang keenam adalah fi'lun nahi Fi'il nahi yang ke-7, eh, ke-8 ya, adalah ismu zaman, isim zaman. Yang ke-9, adalah ismul makan, isim makan. Yang ke-10, ismul alah, isim alat. Ini nama-nama atau nama wazan yang kita sebutkan di atas tadi nah, Jadi fa'ala itu fi'il madhi Yaf'ilu fi'il mudhari faalan itu masdar Fa'ilun itu isim fa'il Maf'ulun itu isim maf'ul If'il itu adalah fi'il amr Lataf'il itu adalah fi'il nahi Maf'alun itu adalah isim zaman. Maf alun yang kedua adalah isim makan Maf Mif alun adalah isim Alat Sekarang contoh Contoh dari Yang ditimbang di atas ini. Contohnya Misal Doroba Yadribu Dorban Doribun madrubun idrib la tadrib madrubun madrubun midrubun coba kita baca daraba yadhribu darban doribun madrubun idrib like <muching in> la <language> tadrib <Shalaki>? madrubun <muching> madrubun <in> midrubun sekali lagi <language> daraba yadhribu darban Boribun, madrubun, idrib, latadrib, madrubun, madrubun, midrubun Kolom yang keempat Perhatikan kolom yang keempat Doroba Itu tadi apa fi'il Fi'il madi. Artinya telah memukul Dharaba adalah fiil madi artinya telah memukul. Kemudian yang kedua, yadribu, itu adalah fiil mudhari, artinya sedang atau akan memukul. Ini fiil mudhari. Kemudian yang ketiga, dorban. itu adalah masdar, artinya pukulan atau di situ pukul, ya. Eh. Pukulan atau pukul. Kemudian doribun. Itu adalah isim fa'il. Artinya si pemukul atau yang memukul. Pelakunya. Fa'il itu pelaku. Kemudian maderubun. Itu adalah isim mafa'ul. Yang dipukul atau terpukul. Yang dipukul atau terpukul. Ini Objeknya yang dikenai ya. isim maf'ul kemudian idrib itu adalah fi'il amr artinya pukullah idrib adalah fi'il amr artinya pukullah kemudian yang selanjutnya adalah latadrib itu adalah fi'lun nahi Artinya jangan kamu mem, jangan kamu pukul. Nahi itu larangan. Jadi amar ma'roof, nahi mungkar. Ya, perintah untuk melakukan kebaikan, melarang dari kemungkaran. Itu dari kalimat ini fiil amar dan fiil nahi. Amar ma'roof, nahi mungkar. Amar itu perintah, nahi itu adalah larangan. Fiil nahi, larangan. Ya, jangan kamu pukul. Ismu zaman eh, madri, Madrabun itu adalah Isim zaman Artinya waktu memukul Waktunya kapan Pemukulan tersebut yani Waktu memukul Kemudian yang ke selanjutnya Madrabun adalah isim makan Artinya Tempat memukul nah, Tempat memukul Kemudian yang terakhir adalah Mitrobun Artinya Dia adalah isim alat Artinya alat Pemukul Atau alat yang digunakan untuk Memukul ya, Alat pemukul Ini yang dinamakan Pengubahan Secara istilah nah, Jadi Pengubahan secara istilahi Ini tadi pengubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain dalam rangka untuk apa? untuk mendapatkan makna yang bah, yang baru. Ya. Maknanya kan baru semua ini. Dari apa waktu telah, kemudian sedang, kemudian pukulan, kemudian yang memukul, yang dipukul, nah, Jadi maknanya baru semua. Kemudian ada perintah, ada larangan, ada isim zaman, ada isim Makan kemudian ada isim alat Sepuluh ini Sepuluh dari Pembahasan yakni apa Perubahan secara istilah Perubahan secara istilah Nami akhwan fiddin wa khatillah rahimani wa rahimah Coba kita baca sekali lagi Uh, wazan dan misalnya coba faalah dari faalah fa'ala ya'f <tuh> ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la tafa'il maf'alun maf'alun mif'alun daraba yadribu dharban dharibun madhrubun idhrib la tadrib madrobun madrobun midrobun masyaallah farkum fik ya nanti kalau kita dapatkan seperti ini ya perubahannya demikian kita lihat semuanya sejajar dan harakatnya pun sama ya nah, faala di situ mauzunnya daraba fathah semuanya kemudian yafilu di situ yadribu Ya kasroh ya Kemudian, dorban, sama. Kemudian falan dibawahnya darban sama. Kemudian fa'ilun dibawahnya doribun sama. Ha. Kemudian ma'fauilun dibawahnya madrubun. Kemudian ifil dibawahnya idrib. Kemudian latafil dibawahnya latagerib. Kemudian ma'falun di bawahnya madhrubun mafalun yang kedua di bawahnya juga madhrubun kemudian yang terakhir mifalun di bawahnya juga midrubun sejajar harokahnya harus sesu, sesuai nah di situ kata dasarnya kata yang aslinya adalah faala dan Doroba faala dan Doroba naam sampai di sini mungkin ada pertanyaan padahal nah untuk membedakan ini apa isi zaman dan isim makan karena bentuknya yang sama ya ini nanti kaitannya dengan apa siak siakul kalimat artinya konteks kalimatnya itu kemana itu loh kontek kalimanya kemana? Kalau kontek kalimanya sebelumnya mungkin apa seorang laki-laki berselisih dengan laki-laki yang lain kemudian dia apa melakukan pemukulan pak visa ati misalnya pada jam berapa di situ mungkin menggunakan isim isim apa kalau waktu berarti isim zaman seperti itu. Jadi konteks kalimatnya kemana arahnya? Nah, konteks kalimatnya arahnya kemana? Di situ baru bisa dibedakan isim zamannya dan isim makannya. Kalau menggunakan kalimat fisaah pada jam nah, berarti di situ waktu. Kalau menggunakan di tempat, nah, kalau di tempat berarti di situ nanti maknanya adalah isim isim makan, nah, isim makan konteksnya demikian. Jadi kalau masuk pada nanti e, pembahasan misalnya bahasa Arab, nah ya itu harus dilihat konteks kalimatnya itu arahnya kemana dan tepatnya apakah isim zaman ataukah isim makan. Yang lainnya? Nah, di sini kembali kita jelaskan bahwasanya yang namanya sorok Kita mempelajari pengubahan satu bentuk menjadi beberapa ben bentuk Dan yang kita pelajari kali ini adalah pengubahan secara istilahi Secara istilah Secara istilah Secara istilah Secara istilah ini adalah perubahan Dari bentuk fiil madi Sampai isim a Sampai isim alat nah, Jadi kita tidak bahas Istilahnya harokat akhir Kata tersebut tidak Harokat akhirnya mengikuti bentuk Di atas nah, Sementara kalau yang di tadi hmm, Itu Mengikuti Apa Erop perubahan tadi ya harokatnya bisa kasroh bisa fathah bisa tuma. Sekarang misalnya kita memberi contoh misalnya dalam sebuah kalimat kita bikin misal ada kalimat kita ada kalimat misalnya faala ya falu falan faala ya falu falan ha? faala ya falu falan eh, itu adalah dinamakan apa yang di atas tadi faala ya namanya wazan tim timbangan kemudian ada karokat di bawahnya tidak ada karokatnya kita timbang di atasnya berarti bunyinya apa itu Fathah, Yaftahu fathan. Berarti di situ kita sudah bisa membaca Arab Gundul. <laughs> iya, <Masalah>. <laughs> karena ada contohnya di atas. <laughs> Masinnya di situ, ditimbang. Nah, kita kedapatkan faala yafalu faalan. Ada karokat, ada huruf-huruf demikian. Kita timbang di sana, oh berarti bacanya fataha yaftahu fat. Nah di situ kita sudah tidak butuh harokat lagi, ya kan? Nah, mulai di situ kita mulai bisa membaca ya, kan? insya Allah. Nah, lagi misalnya. Di situ ada Fa'ala Yaf'ulu Fa'lan Sekarang fa'ala Yaf'ulu Tadi di sana fa'ala Yaf'alu Sekarang di sini Fa'ala Yaf'ulu Fa'lan Kemudian kita timbang Kalimat di bawah ini Sekarang Bunyinya gimana? Nasara Yansuru Nasron Ya kan? Nasara Yansuru Nasron itu fungsinya kita yaitu ada timbangan ada yang ditimbang sehingga yang timbangannya ketika kita sudah tahu timbangannya semuanya yang bawahnya tidak perlu harokat lagi kan seperti itu iya nah, ini makna kita mempelajari ilmu sorok ya kita akan kita akan mencocokkan segala segala apa tadi bentuk-bentuk kata itu dengan timbangannya Nah, nah, makanya di sini nanti dia akan baca timbangannya itu berapa saja. Nah, ada yang harokat fathah, ada yang dhammah seperti itu. Nah, di situ nanti akan dipelajari. Sehingga ketika satu kata ditimbang dengan kata ini tidak bisa ya timbang dengan yang yang lainnya. Jadi timbangannya tidak hanya satu. Timbangannya berarti banyak. Kita butuh timbangan banyak ya. eh, ini asalnya ada, ada dua ini. Faala, yafalu. Kalau di sini faala, yafii Ilu di, di buku ini kita faala ya ilu. Kemudian misalnya kita pakai faala ya ilu di sini. Taruhlah di sini timbangannya nggak ada. Ada kalimat di bawah ini doroba, nggak ada harokatnya misalnya. Kita mau timbang bagaimana ini. Misalnya kita nggak ada ini, apakah kita akan baca doroba ya drubu? Eh, ini dikit nggak bisa nggak seperti itu. Nah, di situ akan Ya oh, kalau doroba ya drobu enggak bisa ya berarti kita cari timbangan yang yang pas. Di sini timbangannya adalah faala yafilu. Jadi ada yang bisa ditimbang dengan ini, ada yang tidak bisa ditimbang dengan ini seperti itu. Misalnya doroba ya drobu. Nah, itu tidak bisa. Harus yadri yadribu karena mengikuti ini tadi di atas. Nah, itu seperti ini tadi sama. Faala yaful faalan. Kita akan menimbang Adakah ada kalimat fatahka ini bacanya gimana ini, oh ini ikut timbangan yang sini berarti kita tinggal baca fatahka ya atau fathan seperti itu terus demikian adalah pembahasan masalah ilmu sorot kita e, cari pengubahan-pengubahan ini dan cara membacanya dengan timbangan-timbangan yang ada cara membacanya dengan timbangan-timbangan yang telah kita pelajari tentunya. Naam Ada muskilah Susah atau mudah <laughs> Mudah atau susah ya, Cukupan ya Cukup mudah dan cukup susah <laughs> <laughs> Insyaallah Lugatullah Robiyah Sahlah Lugatullah Robiyah itu mudah Artinya kalau memang kita Istimror artinya istimewa terus ya ini kita terus menerus mengikutinya nah, kita terus menerus mengikutinya, kalau kemudian eh, absen sekali, masuk sekali, ya itu nanti agak ada ini kesulitan nah, kalau kita terus mengikuti nanti akan ketemu, oh seperti ini akan ketemu, oh seperti ini seperti itu ya, jadi di situ nanti akan ada kemudahan-kemudahan hmm. insyaallah demikian, jadi memang ilmu itu Butuh istimror Butuh terus-menerus Nah Terus-menerus kita berkesinambungan Untuk mempelajari Lugatul Harbiya Wasullamuhu Qasir Tangganya itu sebenarnya pendek Namun yang namanya ilmu Tetap butuh waktu Tulus zaman Butuh waktu nah, Jadi tidak tergesa-gesa Yang jelas kita pelajari dari awalnya Kemudian terus sampai akhirnya kita ikuti Insya Allah situ akan ketemu Oh begini, oh seperti ini Demikian, kalau belum, belum ketemu Belajar lagi Seperti itu Ya Tidak putus ah, asa Terus belajar lagi Seperti tadi siapa? Al-imam Al-Qisai Terus belajar akhirnya jadi imam Masya Allah nah, Akhirnya jadi jenim, tapi itu bukan tujuan Akhirnya kita bisa pah paham Yang kita inginkan Kita bisa paham Kemudian kita bisa, yakni diberi kemudian untuk mm, apa memahami Al quran dan Surah, sunnah rasul saw. Sebelum kita tutup, ada masih ada beberapa menit untuk kita buka tanya jawab. Ah, Mantap, Pak Senai. Ya. Iya ya, heeh. Heeh, heeh. Jadi kemanya. Di situ di situ apa? Mafalun. Eh sama di, di situ mafalun tadi di sini mafalun sama. Luruh, Di situ, di situ, Bah. Memang ada sebagian dalam kitab ada yang mengikuti mafilun. Nah, karena mengikuti itu tadi kasrohnya itu. Walam di sini dia pakai mafalun. Eh nah, ada sebagian Makai al, mafalun atau di sini dia pakai mafilun. Nah, ya bisa, bisa mengikuti dua-duanya. Artinya satu kata bisa mengikuti dua perubahan, maksudnya demikian, apa? ada memang di dalam di dalam kalau kita lihat di kamus-kamus itu ada beberapa kata, terkadang dia, misalnya faala, dia ada yang misalnya kasiba menjadi Ya sibu ada menjadi ya sabu, misalnya seperti itu. Nanti ada di situ. Ya. Satu kata, tapi harokatnya terkadang mengikuti ini, terkadang mengikuti ini ada, mengikuti dua wazan maksudnya ada. Nah, nah, yang lainnya. Nah, gimana tadi? Nah yafalu yafalu menjadi yafulu. Ah, ini timbangan semua itu timbangan. Maknanya sama. Maknanya apa? Nah, maknanya sama. Telah berbuat sama sedang berbuat sama, maknanya sama. Maknanya tidak berubah. Nah, maknanya tidak berubah. Kalau sudah berubah kata yang itu yang berbeda. Seperti yang tadi fa'ala yafulu falantu yang berbeda di situ. Tapi kalau selagi dia sama, hanya berubah harokatnya, maknanya sama, maknanya tetap sama, tidak berubah maknanya. Ya, apa yaf alu, apa yaf ulu, atau yaf ilu, itu maknanya sama. Sedang atau akan berbuat sedang atau akan berbuah. Tadi yadribu ribu, eh. kalau yaf ilu, tadi yadribu kan hanya mengikuti wajan yang satu tak ya? yang ini pakai yang faain eh, faain lah maknanya sudah sama yafulu yaf yafulu yafilu maknanya sah, sama sedang atau akan ber, berbuat nah Naam sampai di sini insyaallah subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan yakni kemudahan bagi kita sekalian nah, untuk mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa taala karena bagaimanapun al-lughatul arabiyah termasuk dari ilmu agama Allah subhanahu wa taala yang mestinya kaum muslimin tidak melupakannya untuk mempelajari wallahu alam bisawab Orang lebihnya saya maaf Subhanakallahumma wabuhandika Ashadu an la ilaha illa anda Astaghfirullah wa atubu ilaih